Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd Ikhwanil <coughs> kiram rahimani wa rahimakum Allah kita lanjutkan insyaAllah Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul-Muyassar Fi, fi do'il kitabi wa sunnah Pembahasan fikih ringkas Sesuai dengan Al-Kitab wa sunnah Pada pertemuan yang terakhir Kita Baru masuk pada Kitab-u-Solah Dan Selesai dari bab yang pertama Bab yang pertama Yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu Adalah tentang definisi solat Keutamaannya Dan wajibnya solat lima waktu <tuh> Kita masuk pada bab yang kedua <tuh> Al-Babu Thani Al-Azanu Wal-Iqamah Bab yang kedua membahas tentang azan dan qamat Wafihi Masail Dalam bab ini ada beberapa masalah Al-mas'alatul ula masalah yang pertama Ta'riful adhani wal-iqamati wa hukmuhuma Definisi adhan dan iqamah Dan hukum keduanya Ini masalah yang pertama Ta'riful adhani wal-iqamah Definisi azan dan iqamah. Apa definisinya, pengertiannya? Al-adhanu lughatan al-i'lam. Azan secara bahasa artinya al-i'lam. Pemberitahuan, pengumuman. Ini makna azan secara etimologi secara bahasa. Allah taala Allah berfirman wa azanum minallahi wa rasulih. Dan azan dari Allah dan rasulnya. Maksudnya apa azan dari Allah dan rasulnya? Azan di sini bermakna i'lam pemberitahuan sehingga artinya dan pemberitahuan dari Allah dan rasulnya. Ai i'lamun Pemberitahuan, pengumuman. Ini makna azan secara bahasa. Wasiran ada pun azan secara syariat. Al-ikla bidukhuli bidhu huli waktu solati bidikkirin maksusin. Azan secara syariat artinya pemberitahuan masuknya waktu solat. Dengan lafadz-lafadz yang khusus. Ini makna adan yang sering kita dengar. Setiap waktu sholat, makna adan adalah seperti ini. Alaihalam bidhu kuli waktu sholat bidikrin maksusin pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafadz-lafadz yang khusus. dan lafaz-lafaz azan insyaallah kita semua setiap hari mendengarnya. Dan nanti pun pada masalah-masalah yang berikutnya akan dibahas tentang berapa kalimat-kalimat azan Dan seterusnya. Ini makna adhan secara syariat Kemudian yang berikutnya Iqomah Makna iqomah Wal iqomah tulukutan Hiya masdar aqomah Iqomah secara bahasa Itu adalah Pecahan kata dari aqomah Bentuk masdar Dari fi'il Aqomah yukimu iqomatan ya aqama yuqimu iqomatan babnya apa ini bab tasrifnya aqama yuqimu iqomatan belum sampai rubai Baik bab af'ala yufilu if'alan aqama yuqimu iqamatan Iqoma bentuk masdar dari Aqoma yuqimu Artinya Mendirikan Atau menjadikan berdiri Wahaki kotuhu Dan hakikat Makna Aqoma yuqimu Iqomatan adalah iqamatul qa'id Atau hakikat iqamah Hakikat iqamah Adalah iqamatul qa'id Mendirikan orang yang duduk Jadi menjadikan orang yang duduk itu berdiri Ini makna iqamah Menjadikan orang yang duduk berdi, berdiri Atau menjadikan orang yang berbaring, jadi berdiri. Pokoknya yang tadinya tidak berdiri, jadi berdiri. Ini makna iqomah. <tuh> Wasyara'an sedangkan secara syariat, makna iqomah adalah... Al-Ilham bil-Qiyam ila Salat bi-ذكر مخصوص ورد به الشرع. Iko secara syariat artinya pemberitahuan untuk mengerjakan solat. Bahwasanya solat sudah mau dikerjakan. Bi-ذكرin maksusin dengan lafadz-lafadz yang khusus. Warudah bihi Shar'ah yang Datang Lafad-lafad tersebut Dibawa oleh syariat Artinya syariat yang menjelaskan Yang mendatangkan lafad-lafad iqomah tersebut Ini makna iqomah Pemberitahuan untuk menegakkan atau mengerjakan sholat Dengan lafad-lafad yang khusus yang ada atau yang dibawa oleh syariat <tuh> selesai dari definisi azan dan iqamah Kemudian pembahasan berikutnya hukmuhuma hukum azan dan iqamah Al-Adhanu wal iqamatu masyru'ani fi haqqir rijali lis sholawatil khamsi duna ghairiha Azan dan iqamah keduanya disyariatkan atas para lelaki para pria untuk sholat lima waktu dunagairiha bukan sholat yang lainnya wahuma min furudil kifayat dan keduanya azan dan iqomah hukumnya fardu kifayah Idza qoma bihiman yakfi saqatal ithmu 'anil baqin Apabila ada orang yang menegakkan azan dan iqamah orang-orang yang dirasa cukup menegakkan azan dan iqamah maka gugur dosa dari yang lainnya Ini makna azan adalah Fardu kifayah Atau iqamah adalah fardu kifayah Apabila telah ada yang Mengerjakannya Maka gugur kewajiban Bagi yang lainnya Yang tinggal di tempat tersebut Dan kalau seandainya di tempat tersebut sama sekali tidak ada azan ya, sak kampung ya, atau satu negeri ya, tidak mengumandangkan azan ya. kau muslimun padahal ya. maka semuanya berdosa ya. karena azan hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Sehingga kalau tidak ada yang mengerjakan, ya, maka semuanya berdosa. Karena huma min syiaril Islamiz zahirati. Karena keduanya azan dan iqamah adalah termasuk syiar-syiar Islam yang nampak. Ya syiar-syiar Islam yang jelas nampak. Falayajuzu ta'tiluhuma. Maka tidak boleh untuk meninggalkan keduanya. Tidak boleh meninggalkan azan dan iqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang suatu negeri ya, maka beliau salah-salah menunggu ya, waktu subuh ya, ada azan apa enggak ya. nah kalau ternyata tidak ada terdengar suara azan ya, menunjukkan ahlul balad di situ adalah orang-orang kafir. Kalau ada azan maka ditunda. Ini menunjukkan ahammiyatul azan. Pentingnya azan. Demikian pula dalil yang menunjukkan wajibnya adan adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimah al Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik ibnul Huyirith. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Fi'iza hadratis salah, fal yadzin lakkum ahdukum, wal yaa umma Apabila hadir waktu solat, maka hendaklah hmm. salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling besar di antara kalian mengimami kalian tokohnya atau alimnya. Walya umma akhbarukum. Dalam hadis ini terdapat lafadz waliu azdin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan, mengumandangkan azan untuk kalian. Ini perintah dan asal dari, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Ini menung, sehingga ini menguatkan pendapat wajibnya azan. Ya. Bahwasanya azan hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Demikian pula hadis tadi juga menguatkan wajibnya azan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu Taala bawasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak menyerang suatu kampung di pagi hari maka beliau menunggu datangnya waktu subuh apabila beliau mendengar azan maka beliau menahan diri yaitu tidak melanjutkan penyerangan dan kalau tidak mendengar azan maka beliau pun menyerang tempat tersebut Kedua hadis di atas menunjukkan wajibnya azan Atas penduduk suatu negeri Atau suatu tempat Kemudian setelah kita tahu tadi <coughs> Hukum azan Adalah fardu kifayah Wajib kifayah Maka Apa hukum orang yang sholat Tanpa azan? Apa hukum orang yang sholat tanpa Tanpa azan? Dan juga bahkan tanpa iqamah ya. Kalau pembahasan Hukum azan dan iqamah ya, Maka hukumnya adalah Fardu kifayah tadi. Adapun bila dikaitkan dengan Sah atau tidaknya sholat ya, Maka ini pembahasannya lain apa hukum sholat orang yang tanpa adhan dan tanpa iqamah? Jumhur mayoritas para ulama berpendapat Bahwasannya orang yang sholat tanpa adhan dan tanpa iqamah Sholatnya sah Dan tidak wajib untuk mengulangi Tidak wajib untuk mengulangi Kemudian Kalau Suatu negeri Atau satu daerah ya, Satu tempat Sepakat ya, Sepakat untuk Meninggalkan azan dan eqomah ya, Maka apakah mereka diperangi. Dalam masalah ini terdapat kalam Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Menukil dari Al Imam Al Khattabi rahimahullahu taala. Bahwasanya Al Imam Al Khattabi rahimahullahu taala mengatakan, "Annal azana syiarul Islam." wa annahu la yajuzu tarkuhu walau anna ahla baladin ijtam'u 'ala tarkihi kana lisultan kitaluhum alayh sesungguhnya azan adalah syiar-syiar Islam maka tidak boleh meninggalkan azan dan kalau penduduk negeri sepakat untuk tidak azan sepakat meninggalkan azan Maka bagi penguasa, pemerintah ya, nah, Maka bagi mereka boleh ya, Memerangi penduduk tersebut ya, Karena perbuatan mereka meninggalkan azan nah, Jadi penguasa atau pemerintah berhak ya, Untuk menghukum mereka atau penduduk negeri yang sepakat meninggalkan azan <tuh> Namun bukan berarti karena mereka kafir ya Tidak azan, tidak kaumah Kemudian dihukumi kafir, tidak Itu pembahasannya lain Terus bagaimana kalau kita atau seseorang solat di rumahnya. Apakah dia harus azan dan juga harus yaqamah. Misalkan sedang sakit. Tidak bisa berjamaah di masjid. Dan di masjid sudah azan. Sudah terdengar suara azan. Tapi karena suatu uzur Maka seorang ini Tidak bisa berangkat ke masjid Dan dia salat di rumah Karena sakit atau yang lainnya Apakah orang ini wajib azan Dan wajib iqamah nah. al jawab La yajib Alaihi al azan wal iqamah tidak wajib baginya untuk azan dan iqamah. Karena telah dikumandangkan azan di tempat dia. Misalkan di masjidnya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk sholat di rumah tanpa azan. Bahkan boleh baginya untuk sholat tanpa iqamah. Langsung sholat. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dalil Untuk pendapat ini Dalil yang menguatkan pendapat ini Adalah riwayat yang datang dari Al-Aswad dan Al-Qamah Yang keduanya pernah datang Menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Berkata kepada Al-Aswad dan Al-Qamah Kumu fasullu Berdirilah kalian Dan sholatlah Falam ya'murna Bi adhanin wala iqamah Abdullah bin Mas'ud Tidak memerintahkan kepada kita Untuk azan dan iqamah Datang Dua orang kepada Abdullah bin Mas'ud Belum sholat ya. Belum sholat Kemudian <coughs> Abdullah bin Mas'ud Menyuruh keduanya untuk sholat Kumu fasullu azan ya. apa Berdirilah dan sholatlah ya. Abdullah bin Mas'ud tidak memerintahkan Keduanya untuk azan dan iqamah Demikian pula yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Beliau radhiyallahu taala anhuma pernah berkata idza kunta fi qaryatin yu'azzin biha au yu'azzan biha wa yuqam azza zalik Ya Apabila engkau berada di suatu negeri atau di suatu kampung yang sudah dikumandangkan azan Dan sudah di Tegakkan ikhoma Maka Maka itu sudah sah ya, Gugur kewajiban Bagi yang lainnya Sah untuk semuanya Artinya gugur kewajiban Dari Yang lainnya Artinya kalau seseorang bahwa salat ya, tidak harus azan dan iqamah. Boleh dia langsung salat tanpa azan dan iqamah. Dua riwayat di atas menguatkan pendapat bahwasannya apabila seseorang berada di suatu tempat yang sudah dikumandangkan azan, kemudian dia salat di rumah karena udzur atau yang lainnya atau bahkan ee na'am ya Sengaja atau tidak sengaja ya. Naam di rumahnya Tidak wajib baginya Untuk azan dan iqamah Artinya solat dia sah Walaupun tanpa azan dan iqamah Di rumahnya namun bukan berarti ketika tidak wajib azan dan iqamah kemudian tidak disukai nah tidak berarti demikian makna tidak wajib artinya kalau dia tanpa azan dan tanpa iqamah salatnya sah hanya saja sebagian para ulama mereka menyukai menyukai dan menganjurkan untuk dia pun yang sholat di rumah sendirian untuk azan dan iqamah. Karena ini merupakan zikrun. Zikir. Dan zikrullah tentunya pahalanya la yakfa alayna. Tidak tersamarkan dari kita. Maka yang sholat di rumah pun ya Disukai untuk Aldan dan juga ikomah Di antara pembahasan yang Sejalur Dengan pembahasan ini Adalah hukum Azan Bagi orang yang Masuk Ke suatu masjid Yang telah selesai sholat berjamaah Masuk masjid sudah selesai solat berjamaah dan di masjid tersebut telah dikumandangkan azan dan tentunya juga telah ditegakkan ikhoma sebelum solat sampai selesai solat datang rombongan misalkan baru datang musafir lah atau yang semisalnya tamu atau yang lainnya apa hukum azan dan ikhoma bagi dia yang baru datang ini? Para ulama berselisih Dalam masalah ini Dalam masalah-masalah yang tadi tadipun Yang tadi kita sebutkan Masalah pertama, kedua, dan seterusnya Juga ada perselisihan Hanya saja yang tadi kita sebutkan adalah Pendapat yang kuat Di antaranya tadi pendapat jumhur Sekarang masalah Hukum azan dan iqtoma bagi Siapa? Bagi orang yang salat di masjid yang tertinggal atau baru datang yang di masjid tersebut telah dikumandangkan azan dan iqamah dan telah selesai salat. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Dan pendapat yang rajih pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan disunnahkan juga bagi dia untuk azan dan iqamah. Disunnahkan juga bagi dia untuk azan dan iqamah. Artinya tidak wajib. Tetapi kalau dia melakukannya maka lebih bagus. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik dan juga oleh sahabat Salama Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua ini pernah melakukan hal yang seperti ini. Masuk masjid, masjid tersebut sudah selesai salat ya. Keduanya ini pernah melakukan atau mengalami hal yang seperti ini dan keduanya azan dan ikhoma, sehingga riwayat ini pun menguatkan pendapat disukai pula atau disunahkan juga untuk azan dan ikhoma bagi orang yang tertinggal dari sholat berjamaah. Kalaupun tidak sholatnya tetap sah. Datang Langsung sholat Sholatnya tetap sah Atau datang Hanya ikomah Maka juga sholatnya sah Dan pendapat ini ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala jam berapa isanya di sini? Hmm? jam tujuh? jam tujuh kurang satu menit, berarti udah lewat. Nah. Baik Lanjut pada ladan atau selesai? Hah? Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang Nah, subhanakullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha ila anta Wa astagfiruka wa atubu laik Walhamdulillahi rabbil alamin